itu senang kalau punya kemurahan kemurahan itu diambil. Seperti halnya Allah senang kalau kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, kalau ada kemurahan kemurahan ambil. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum mengqasar salat adalah menurut mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu adalah wajib. Menurut Menurut imam imam abu abu ta'ala anhu Adalah sunnah. Okay. Menurut imam abu Hadi, Adalah sunnah wajib Makanya ibu-ibu yang -ibu yang ahli ibadah Bapak-bapak ini -bapak, Ini biasanya susah Diajak ini kisah para tamu-tamu kita yang dari jauh itu Kalau diajak മാധവം di tengah jalan pada ribut ബാച്ചു saya kuat kok പാർ nah, Maklumlah karena tidak ngaji Ini biasa ini kisah di base itu ribut. Biasanya kalau ziarah ke sini itu pada ribut. Ibu-ibu sepuh itu dia dia mengqasar salat 4 jadi 2 pada enggak mau. Katanya, "Bu, saya kuat kok. Kenapa harus jadi 2? 2?" "Lebih bagus 2, Bu, daripada 4. Ayo." "Pahalanya lebih gede, ya? ayo. Sudah 4, pahalanya lebih sedikit." Menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. jika jika tidak tidak melakukan adalah adalah adalah dosa dosa dosa tapi tapi tapi tetap sah sah sebab menurut imam Abu Hanifah dibedakan antara wajib wajib dengan kalau kalau kalau kalau sudah itu itu dalilnya adalah dari riwayat-riwayat mutawatir, riwayat, mutawatir Quran dan dan hadis maka dilanggar apa juga dosa. Tapi kalau wajib, dosa, tapi sah Menurut Imam Abu Hanifah tabaki orang yang tidak mengqasar salat adalah dosa. Makanya sengaja kami hadirkan ini yang pertama biar sadar bahwasanya di sana ada orang yang mengatakan wajib. Biar kita itu mau menerima kemudahan kemurahan dari Allah ini. Ibadah tidak sok. Kemudian menurut madzhab Imam Malik adalah sunnah ayo tingkat yang kedua. Madzhab Imam Abu madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah mubah boleh boleh. Mubah Boleh Akan tapi akan menjadi sunnah Yang pertama Jika di dalam hati kita itu Ogah-ogahan dengan kemurahan Allah dan Rasulullah Dan akan menjadi sunnah Karena keluar dari khilaf ya Imam Abu Halifah Kesimpulannya Masjab Shafi'i jadi sunnah juga Cuman urutan cara mensunnahkannya Para ulama seperti itu dari dari khilaf khilaf agar ditegur oleh Imam Abu Hanifah maka melakukan kosor. sebab dalam kita kita keluar dari khilaf adalah sunnah. suatu hal yang yang yang baik makanya jangan jangan ragu untuk tapi yang hanya 4 jangan subuh dikasor. bukan 3 4 dengan catatan perjalanan tempuh itu yang kita tuju yang kita tuju adalah tidak boleh kurang dari 80. Kurang lebih antara 84 sampai 90. 84 sampai 90 lah perkiraan, kurang lebihnya seperti itu. Ada mengatakan 89. Nah, itu jarak tempuh yang akan kita tuju. Misalnya dari Cirebon Semarang tentu Semarang mencapai 84 karena Semarang mungkin sudah 100. Tepuk darah 130-an lebih atau 150. Sini Pekalongan lah. Sini Tegal 70 tambah Pekalongan Pemalang 110-an. Berarti kalau Semarang 180-an ya itu 10 lebih. Kalau kita sudah dari Cirebon ke Semarang, maka ketailah sepanjang Anda Anda di dalam perjalanan, maka anda boleh mengkosor. Sekaligus dan Duhur dengan asar dua-dua. Yang penting tujuannya adalah tidak kurang dari 84 kilo, 89 lah. Ulama berbeda karena aslinya bukan, bukan, bukan pakai istilah ിലോ Ya. Kapan mulai kita kita kita kita kita boleh boleh Tujuannya itu itu yang penting sampai Semarang Tapi boleh adalah kalau kita sudah keluar dari Wilayah balad kita, Kampung kita, Tempat tinggal kita. Ini ulama menjelaskan Tentang baldah itu seperti apa Harus ada batasan-batasan yang paling tidak itu ada gambaran bagi siapa pun. Yang namanya Balat itu apakah kabupaten atau kecamatan atau apa? Jadi kan kalau kita keluar dari perkampungan kita, kita sudah boleh mengqosor saat itu. Kalau kita masuk berbes jelas pasti boleh. Karena keluar dari Cirebon, maka kita jadikan seperti itu, keluar dari Cirebon itu lebih aman. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman yang diberikan para ulama tentang Balat atau baldah atau kampung yang ia tinggali adalah setiap satu wilayah yang dia itu mempunyai satu hakim dan satu pasar itu adalah satu baldah satu pasar ya sekarang digambarkan hakim itu adalah KUA sudah atau pengadilannya pengadilan itu kabupaten atau kecamatan Hh kecamatan sudah ada ya ada ya Ya dakauannya kalau zakawalah kantor urusan agama yang ngurusi masalah-masalah perselisihan bukan al-qadian. Jadi yang penting ada hakim satu dan pasar satu sudah dianggap satu satu baldah. Maka keluar dari tempat itu sudah boleh mulai mengqasar salat tersebut. Ini harus ada gambarannya. Tapi kalau masih di depan situ ya jangan dong. <laughs> Baik. Jadi setelah keluar, kalau keluar dari trempon itu sangat pasti sangat jelas. Mungkin kita harus berhati-hati seperti itu karena definisi balik. kalau di kalau kita perhatikan dari kitab-kitab dulu itu adalah di saat sudah tidak ada pemukiman baru datang. Lihat ada pemukiman, enggak kebayang di negeri kita ini enggak ada pemukiman. Pemukiman selalu sambung-menyambung menjadi satu. Jadi enggak koso-koso nanti. Kalau kita hidup di negeri Padang Pastir, sana memang yang mananya, namanya perkampungan tuh gerumbulan begitu. Gerumbul, berapa kilo? Selesai, kosong kosong kosong padang padang Padang pasir, pasir pasir. pasir, kerumbulan kerumbulan lagi, kosong lagi, kerumbulan lagi, kosong lagi. Jadi jadi gambaran gambaran yang ada di di di di di kitab itu itu. itu. negeri negeri Arab seperti seperti Atau di negeri kita di saat zaman dulu. Sebab antara desa dengan desa dengan dipisah oleh hutan. Kalau di padang pasir, bukan hutan, Kalau bukan tapi pasir. Padang pasir. Jadi seperti itu, Kebayang. Baik, intinya para bapak ibu, Jangan raku untuk mengambil kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan qasar. Kemudian setelah sampai tujuan, kita pun masih tetap boleh mengqasar salat tersebut. Dan kita boleh menjamak salat tersebut. Asalkan kita tidak niat tinggal di tempat tersebut lebih dari 5 hari. 4 hari minimal. Kalau 5 hari, kalau 4 hari bersih. Jadi kalau kita tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Kalau kita ting niat tinggal di tempat lebih dari 4 hari, misalnya kita mau pergi ke Semarang dan sudah kita niati. Berapa hari Ibu tinggal di Semarang? Bapak tinggal di Semarang? Bapak sudah bisa menjawab seminggu. Seminggu berapa hari? 7 hari, bukan 5 hari. Ibu nanti ada yang bilang 5, nanti kan. 7 hari. Baik. Karena ibu bapak sudah niat 7 hari, maka mulai dari di saat kita nyampe Semarang tempat yang kita tuju sudah tidak lagi boleh menjamak dan tidak boleh lagi mengqashar. Ada kesalahan Ustaz Ngantuk. Kalau Ustaz Ngantuk mau urusan lain. Katanya Pak, kalau belum lewat 4 hari kita masih bo, boleh. Itu salah. Jadi asalkan Anda Anda Anda Anda Anda Anda sudah sudah sudah berniat Lebih lebih lebih lebih dari dari dari dari hari hari harinya bersih 24 jam kali Kalau Kalau Niatnya lebih dari 4 hari, Maka Maka sampai tempat tujuan Biarpun bukan rumah anda, maka anda sudah tidak boleh menjama Atau menjama dan anda. khususnya kalau jama, ada kemudahan-kemudahan Dalam banyak hal Tapi salah pahamnya orang, bahkan ada mungkin. Ada orang datang di sini seminggu. Bukan seminggu, mungkin sebulan. Mungkin dulu pernah mondok di tempat lain, santri barangkali gitu. Mungkin mondok di tempat lain ngantuk juga. Sampai di sini masih menjak mengkorsor sampai 4 hari ini, waduh. Memungkin di sini mondok mengkorsor bagaimana ini? Kalau sudah sampai tempat dan kita sudah berniat lebih dari 4 hari, maka kita sudah menjadi penghuni tempat tersebut. Namat ahal സബുലി മൂക്കിത്ത 3 hari di Surabaya. 3 hari di Jakarta. Ya, kasar terus dia. Kasar terus. Ada kemurahan dari Allah. Sedang dia merasa di dalam musaf safar memberkian. Baik. Ini harus diperhatikan banyak orang salah paham. Jadi sudah sampai di tempat. Kecuali Anda kurang dari 4 hari. Atau Anda niat ada tidak jelas. Bisa saja 2 hari kelar, bisa saja 4 hari kelar. Maka sampai di situ Anda masih tetap boleh mengqashar karena Anda belum niat lebih dari 4 hari. Mohon diperhatikan dan diamalkan sunah-sunah ini. Adapun masalah menjamak itu lebih mudah lagi. Kadang qashar tanpa jamak, kadang jamak tanpa qashar. Boleh Anda mengqashar salat tanpa harus menjamak. Boleh Anda mengqashar salat tanpa harus menjamak. dan boleh anda anda anda menjamak tanpa mengkosor. ini pembahasan yang berbeda bukan setiap kosor harus jama. Bukan. mungkin anda dari sini dulu baru berangkat sampai tegal asar maka sudah sudah tidak ada karena sudah kita laksanakan tinggal melakukan ഇനിപ്പം asar baik ini adalah kesunahan kemudahan sekaligus kesunahan dan mohon diambil കാലി usah ragu untuk mengambilnya itu di dalam bebergian. Dengan catatan, tujuannya adalah bukan untuk maksiat. Kalau ada orang saya ഇതു ഡെലിയ ചാത്തതാ ച്ചൂ ഡെലുക്കാൻ ഉദോമായാൽ ഡോ മഞ്ചിറി തീര ബഡിമുക്ക